gegegante lo pak bud tapi nyereti pak Tuh ini artis cantiknya Indonesia. Ada Nella Kharisma Star Nada. Di Distar. Di Kyaru. Asik coy. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang oh, dong. <tuk> sudah barengan lagi sisa untuk semua.